Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala wa man jaddal lil faraha dialah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man Masyir al-hadirin wa'l-hadirat rahimahumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa pada siang hari ini Allah pertemukan kita Allah kumpulkan kita dalam satu rumah Di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengkaji, menggali agama Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktunya. Kalian meninggalkan istirahat siang, kalian meninggalkan aktivitas di siang hari ini untuk duduk di majelis. Semuanya insyaallah akan diganti oleh Allah. Diganti dengan lebih baik. Karena apapun yang kita curahkan untuk kebaikan dari harta, tenaga, waktu, semuanya akan diganti oleh Allah. Wama angfak tu min khairin, fahuayuklifu. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, apapun yang kalian belanjakan dari kebaikan, disayangkan Allah akan menggantinya. Hadirin wakhadira, hadirat kamilah. Tema yang diangkat pada siang hari ini seputar. Masa depan yang gemilang Yang didapat atau diraih oleh Kedua orang tua dan masyarakat Dari putera puteri mereka Yang soleh dan soleha Berbicara tentang Masalah Bagaimana Kita berusaha untuk Mencetak generasi yang soli dan solihah membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena cakupannya sangat luas. Namun kami mencoba untuk menghadirkan pada kalimat yang singkat, semoga menjadi renungan bagi kita. Maashirah al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Yang namanya anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, di samping anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, anak juga merupakan amanah, amanah titipan dari Allah yang dipikulkan di atas pundak pundak orang tua apakah titipan berupa anak ini akan betul-betul dirawat, diperhatikan. Ya nantinya kalau betul-betul dirawat, diperhatikan orang bualah yang pertama akan merasakan hasil baiknya atau justru sebaliknya. Islam telah memberikan perhatian yang penuh untuk terwujudnya generasi yang solih dan solihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajarannya telah memberikan langkah-langkah untuk terwujudnya generasi yang solih dan solihah. Generasi jangka panjang bukan generasi yang hanya bermanfaat untuk sekarang, tapi untuk jangka panjang, untuk anak-anak tersebut ketika nanti dewasa, untuk anak-anak tersebut nanti kalau dia sudah meninggal bahkan nanti ketika ajal kiamat. Islam untuk masalah Pendidikan generasi Yang solid dan soliha Diawali bukan dari ketika Anak itu Sudah balik baru dididik Atau misalnya umur 7 tahun baru kita masukkan Misalnya ke madrasah Bukan Bahkan untuk Terwujudnya generasi yang solid dan soliha Itu Sudah Diupayakan sebelum seorang laki-laki Memilih istri Dan sebelum seorang istri Memilih seorang suami Kalau seorang menginginkan Generasi yang solid dan soliha Maka saatnya adalah ketika Seorang itu belum memilih Pasangan hidup Makanya Rasulullah SAW sabda, Yang menjelaskan tentang motif tujuan seorang menikahi wanita itu umumnya ada empat ada yang tujuannya karena wanita itu cantik ada karena wanita tadi dari keturunan orang terpandang ada karena ya wanita itu ya punya kedudukan dan ada yang motifnya karena agama Bagusnya agama Rasulullah mengatakan Fadfar binatidin Taribat yadakah Pilihlah wanita yang Bagus agamanya Taribat yadakah Maka kamu akan Beruntung Jadi untuk terwujudnya Generasi yang solid dan soliha itu sudah Dimulai, diwiwiti Sebelum seorang itu Mencari pasangan hidup Jangan asal wedok, jangan asal perempuan atau laki ah, perempuan jangan asal laki-laki. Orang tua ketika dia punya anak perempuan kemudian datang laki-laki melamar. Lihat dulu yang melamar ini agamanya bagus atau tidak. Jangan silo dengan oh, yang datang mobilan berarti wong sugih. Jangan. Ya, tapi yang dipandang adalah pertama agamanya. Karena ini untuk proses pencetakan generasi masa datang Karena sulit, orang akan mewujudkan impian terwujudnya generasi yang solih dan solihah. Kalau dari bibitnya saja, ya nggak solih, nggak solih. Ya. Berarti ibarat batang pohon yang bengkok, pak. Kalau terterpa sinar matahari, kemudian memunculkan bayangan, kira-kira bayangannya lurus atau lah, bengkok? Bengkok. Sehingga untuk terwujudnya generasi yang solih dan solihah, maka dimulai dari orang tua. Dimulai dari seorang wanita memilih pasal hidup yang solih, dan seorang laki-laki memilih pasal hidup yang solihah. Tidak cukup hanya di sini. Ketika seorang suami istri Sebelum menikah mereka sudah memilih pasangan yang baik Sesar agama Masih ada kelanjutannya Di saat mereka melakukan hubungan suami istri pak Jangan lupa doa Yang diajar oleh Rasulullah SAW Doanya Yang sudah nikah harus hafal ini Ya seharusnya hafal. Sepantasnya apalah. Ya. Doa ketika hubungan suami istri agar dijauhkan dari setan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibisyaitan ma rozaqna. Wahai Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena yang namanya setan itu sukanya nimbrung. Orang kalau makan nggak baca bazar malah setan nimbrung. Orang kalau hubungan suami istri kok nggak baca doa, ya apa? Bisa apa? Nimbrung. Seorang yang melakukan hubungan suami istri, kemudian dia membaca doa tadi, kemudian ditakdirkan orang tadi punya anak, ya, lah jatuh robushetoh. Anak tadi tidak akan termadoroti oleh syaitan. Lihat apa maksudnya? Maksudnya anak tadi akan dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Sehingga andai kata pun dia melakukan maksiat. Tidak sampai tingkatan kafir. Tidak sampai tingkatan kufur. Jadi. Diwiti dari orang tuanya. Ingat. Orang tua yang solih. Anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang misalnya dia Misalnya dalam keadaan Mungkin dia meninggal karena sakit keras Ya dia Berpikir anak saya masih kecil-kecil Siapa nanti yang rawat Siapa yang nanti yang mengasuh Mungkin kepikiran seperti itu Gundah bingung Tapi kalau Orang tua itu orang tua yang salih Dan sudah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik Insya Allah anak itu akan dijaga oleh Allah Dahulu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir Ketika keduanya berjalan di suatu kota Sebagai tamu Eh ternyata penduduk kota itu pada pelit enggak mau menjamu Walau Nabi loh enggak mau menjamu Gak jadi soal Maka ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati satu rumah di kota tersebut doyong miring mau roboh. Nabi Musa dan Nabi Khidir enggak tega kok ada rumah yang rewat seperti ini mau roboh. Maka keduanya pun membetulkan rumah tadi sampai tegak bagus. Padahal Nabi Musa dan Nabi Khidir ya sebagai tamu di kota itu nggak dijamu, ya, tapi tidak ada dendam. Nggak mengucapkan ngapain kita betulkan rumah yang real yang ada di kota ini yang kita tamu nggak dijamu, tidak. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Yang namanya Nabi dan Rasul itu kapan, ya, dia bisa memberikan satu masalah bagi umat dilakukan? Ternyata subhanallah rumah yang doyong tadi Yang mau roboh tadi Yang dibetulkan kembali oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir Ternyata itu rumah dua anak yatim Yang bapaknya itu solih Yang ternyata di dalam rumah itu Ada simpanan harta yang banyak Anda gak ngerti? Ternyata ada harta simpanannya banyak Yang Allah nanti dengan kehendaknya ketika anak yatim tadi sudah dewasa akan memberi petunjuk bahwa ini di sini tempat simpanan harta bapak kamu. Kenapa? Allah jaga harta kedua anak yatim tadi. Rumah yang tadinya mau roboh kemudian Allah menggerakkan hati orang untuk merenovasinya, memperbaikinya, menegakkannya. Allah mengatakan waqana abuhuma Solih. Dan adalah bapak Kedua anak yatim tadi Adalah bapak yang solih Orang tua yang solih Anak dan keturunannya Akan dijaga oleh Allah Subhanahu SWT Jadi orang kalau mau melakukan hubungan suami istri Jangan lupa baca doa Jangan kesusu ya, Tapi baca doa Allahumma janib nasyataan Wajan ibu syaitan maru zatannya. yang indah. Ini dalam rangka, dalam rangka anak yang nanti lahir dijaga oleh Allah dari ya godaan syaitan. Kemudian apa sampai di sini? Gak cukup. Kalau anak lahir itu orang tua disunahkan Untuk memberi nama anak Dengan nama yang baik Karena nama yang baik Punya pengharap Orang kalau namanya Misalnya Salim Yang artinya selamat Itu kan seneng ya Artinya dia punya pengharap Moga-moga anakku ini jadi orang yang selamat Memberi nama anak Misalnya dengan nama Mahmud Ya yeah. Orang yang terpuji, kan dengan harapan semoga anakku ini nanti menjadi anak yang terpuji. Beri nama dengan nama yang nama namanya baik. Karena nama itu punya arti. Coba dikasih nama Naro. Naro artinya kan apa? Api. Dihikayatkan ada seorang dari namanya, nama kabilahnya, nama tempatnya kalau diartikan semuanya api. Ya. Ada orang namanya kalau di artinya api. Namanya Syihab. Ya. Namanya Syihab. Kemudian kabilahnya Zatutaladdu ya. Kemudian Kobilahnya itu apa? Semuanya artinya api. Maka kata Umar, "Irji faqad ihtaraq wa itu. Pulang kamu. Perubah musyarakah." Kan Tapi Nama dia kalau diartikan api, nama keluarganya kalau diartikan api, nama tempatnya kalau dinamakan apa? Api. Maka kasih nama nama yang baik sebagai tafaul, mengharap, mengharap. Semoga anak itu menjadi anak yang baik. Kemudian agar anak itu diakikoih, kalau sudah hari ketujuh. Hari kelahiran hitung satu hari Jadi hari kelahiran itu sudah dihitung nah, Sampai hari ketujuh Di Akikoi Dengan menyembelih kambing Kalau itu anak laki-laki dua kambing Anak perempuan satu kambing Bagaimana kalau saya pas hari ketujuh Tidak punya duit yang cukup <tuh> Punyanya cuma Uang untuk beli satu kambing boleh satu kambing dulu, yang satu nyusul. Gak punya duit yang cukup satu kambing pun gak bisa. Ya kapan dia bisa ya mengakikoi anaknya dia mengakikoi anaknya. Karena yang namanya anak itu tergadikan dengan akikohnya. Kullu mauludin murtahanun bi akikatih. Setiap anak itu tergadekan Dengan akikohinya Apa yang dimaksud sebagian ulama Mengatakan Bahwa semenjak Anak itu lahir Yang namanya setan itu Selalu mengiteri anak tadi Yang selalu ingin mencelakakan Selalu ingin menggoda Kalau di akikohi dia, dia Dia terhindar dari kejelekan ini faedah dari mengakikoi Juga agar anak itu terhindar dari setan. Terhindar kejelekan. Yang menyebabkan sumber kejelekan. Kalau anak itu dikiteri dengan kejelekan. Kan nanti anak itu jadi jelek. Kalau anak itu dijauhkan di kejelekan. Wah insya Allah anak tadi akan tumbuh. Dalam keadaan salih atau salihah. Masyirul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga ingat Tadi masih agak terlewat Sebelum seorang menikah Juga dia memilih Wanita yang penyayang Dan wanita yang banyak anaknya Rasulullah mengatakan Tazawwaju Al wadudal walud Fa'inni mukasirumbikumul umam Nyomal qiyamah Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anaknya. Karena yang namanya kehidupan rumah tangga butuh kasih sayang. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya, seorang istri yang sayang kepada suaminya. Akan tercipta kehidupan rumah tangga yang baik. Seorang ibu yang sayang dia akan mencurahkan waktunya. ya, Bagaimana supaya anaknya lebih baik. Enggak asal, maaf saja, enggak asal manak. Ya, enggak asal lahirkan, tapi betul-betul sayang dan perhatian. Ya. Al-Wadud, yang penyayang. Karena kalau anak kemudian jatuh di tangan orang tua yang enggak penyayang, sering dikaplok anaknya, sering dihantam, ya kejiwanya hancur seorang anak kalau kejiwanya hancur bagaimana akan bisa diharapkan dewasanya nanti sulit karena dia dendam dengan ya orang tuanya dendam dengan masyarakatnya merasa dia tidak diberi kasih sayang berapa banyak anak-anak yang berontak anak-anak jalanan yang sulit diatur kalau kita periksa eh ternyata memang rumah tangganya beradul bapaknya kerasnya nemen ibunya juga tidak punya kasih sayang Ya anaknya menjadi korban Padahal terutama ibu itu Harus punya kasih sayang yang lebih Al-Imamun Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Menuliskan bab Babun Al-Wadidatu Rahimah Bab Yang namanya para ibu itu sayang Yang namanya para ibu Penyayang terhadap anak-anaknya pilihlah wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anaknya, kalau dia bertanya dari mana saya tahu seorang wanita banyak anaknya masih gadis cinting, ya kan kan tidak ngerti. jawabannya, dilihat oh ternyata ibunya ini anaknya banyak, kakaknya anaknya banyak, bibinya anaknya banyak, wah insyaallah ini juga gadis ini anaknya banyak lupa banyak anak kan Banyak resiko Sekarang gitu bilangnya Kalau dulu banyak anak banyak Rezeki, sekarang banyak anak banyak Resiko Resiko maksudnya ya Yahih wahai saudaraku Wahai ya, Temanku Kalau anak itu dikatakan Resiko satu pun juga apa Resiko Tapi kalau anak kita sikapi Sebagai anugerah dari Allah ya yang semoga dengan anak ini kita nanti kalau sudah mati sudah enggak bisa ngamal enggak bisa lagi tobat enggak bisa lagi ya mendapatkan pahala apa kita enggak senang anak kita mendoakan ampunan bagi kita wong orang kalau dia pensiun kemudian dapat pensiunan itu kan senang dia di hari dia sudah tua, enggak bisa kerja, tenaga enggak kayak anak muda lagi, dia masih dapat pensiun, kan senang masih ada apa pemasukan. Nah, ini kita kalau sudah dikubur, dapat pensiun enggak bisa ngamal. La orang yang saleh dan saleha itulah yang nantinya akan terus mengirimkan pahala. Maksud mengirimkan pahala itu apa? Jadi ya mereka mendoakan ya orang tuanya Ya. mereka beramal solih orang tuanya di kuburan dapat poin dapat apa ya pahala maashirah alhadirin walhadirat rahimakumullah Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk terwujudnya generasi yang solid dan solihah di samping hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan juga Islam mengarahkan para orang tua untuk mendidik anaknya rajin ibadah sejak kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru abna akum bissolati wahum abna usan isini. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, walaupun belum wajib, kan belum balih tapi sudah dilatih. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'i wa hum abna'u 'asyrin. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat jika sudah berumur 10 tahun. Tentu bukan pukulan di wajah, bukan pukulan di kepala, bukan pukulan yang apa. Mencederai. Ya mungkin ditaboklah. Eh, 10 tahun belum salat. Salat. Tapi tentu dengan diajak dengan bahasa yang lunak dilunak, anak kan sudah 10 tahun, ya, anak sudah gede, ya, orang tujuh tahun aja sudah diajari sholat, anak jangan tinggalkan sholat udah 10 tahun malu lah, nah, seperti itu, ya dengan kata yang lembut, ya, dikiring anak itu untuk ya mau ya uduh mau sholat, seperti itu dibiasakan, kalau sudah terbiasa dengan sholat nanti lo deh besar, nggak akan kerepotan, nggak akan kerepotan, dia akan mudah melaksanakannya. Dulu para sahabat nabi, kalau datang Ramadan anak-anak mereka yang kecil itu diajari puasa, walaupun belum wajib tapi diajari kan nggak salah, bahkan ngajari yang baik itu kan baik, biar nanti kalau sudah dewasa gampang. Dahulu dikatakan al-qairu ada yang namanya kebaikan itu ya tergantung kebiasaan al-qairu ada yang namanya kebaikan tergantung kebiasaan diajari anak-anaknya untuk puasa diajak mereka misalnya ke masjid ya dikasih mainan apa supaya mereka enggak Ingat makanan jangan misalnya Si patok, nak, kamu puasa beduk ya. Nanti saya beduk, silakan Enggak. ya silakan makin enggak, enggak seperti itu. Mungkin diajari Puasa, ya nanti dikasih mainan supaya lupa. Dan nanti kalau misalnya sudah enggak tahan untuk puasa, ya sudah. Masih anak kecil. Ya kan? Tapi sudah dilatih. Ini juga salah satu bentuk ta'widuh halal ibadah. Membiasakan agar mereka itu gemar ibadah Juga tidak kalah pentingnya Sejak anak itu dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai tohit Nah sekarang anak-anak kaum muslimin Dari kecil sudah bisa joget, bisa nyanyi Sementara untuk mengucapkan dua kali syahara saja Tidak bisa Loh, Orang tuanya muslim kok Ibunya muslimah kok Apa enggak bisa mengajari anaknya Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Kalimat toyiba Ajari anak itu Kalimat la ilahi lalloh Muhammad Rasulullah Terus diajari Diajari dengan kelebutan Dengan penuh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah waktu itu Membonceng Sahabat Ibnu Abbas masih kecil waktu itu masih kecil di bonsai ya bukan motor bukan mobil. Zak zak zamannya himarau zaman waktu itu ya kelideka atau kuda atau onta atau apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Sahabat Ibnu Abbas Ya waktu tu masih kecil tentang nilai-nilai tohik, nilai-nilai aqidah. Rasulullah mengatakan, Ya gula, ini awalilmu ka kalimat, wahai anak, aku akan mengajarkan Kepadamu beberapa kalimat. Dia ya, orang kalau mengajari orang itu ya dengan bahasa lembut, ya gula, wahai anak. Orang kalau ngajari orang dengan bahasa kasar ya Lari, orang kabur Tapi kalau diajak dengan bahasa yang lembut Terima itu Umumnya orang terima Wahai Allah Kamu tak ajarin Beberapa kalimat ya yakfadka Ehfadillaha tajidhutu jahat Jagalah Allah nisaya Allah akan menjagamu Jagalah Allah nisaya apa akan dapatkan Allah di hadapanmu? Apa sih? Jadi maksud menjaga Allah? Yang dimaksud jalankan perintah-perintah Allah. Niscaya Allah senantiasa menjaga kamu. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Niscaya Allah akan menolongmu. Diajari anak itu untuk punya rasa takut kepada Allah. Jadi anak itu untuk punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'illah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu wahai anak ya, memohon, mohonlah kepada Allah. Kalau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kayak gini Rasulullah ngajari anak kecil Ya agar kalau jaluk Jaluk kepada Allah Tak nah, kayak sebagian orang Sebagian guru giring anak-anaknya Giring murid-muridnya Kalau mau ujian Ayo datangi kuburan Sesebu kampung minta apa? Pastu Supaya Lulus Loh pak Bukankah anak-anak itu ketika Salat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Lah kok di bawah? Ke tempat yang seperti itu meminta restu dari selain Allah, meminta kepada makhluk? Yang tidak mendengar, yang tidak tahu, yang enggak bisa mengabulkan permohonan orang yang memohon. Nilai-nilai akhidah, nilai-nilai tohid Sudah diajarkan sejak kecil Dari kecil anak itu sudah diajari Kalau kamu mendapat nikmat nak Kamu syukur Ucapkan Alhamdulillah Kalau anak nanti punya kelebihan rezeki Tolong teman-teman kamu dikasih Nak ini Abi bapak punya uang 5 ribu Nak ini yang 3000 untuk kamu, 2000 belikan permen, bagikan kepada teman-teman. Kira-kira sulit enggak sih ngajari anak mudah sebenarnya asal mau. Tapi kan umumnya orang hanya jorok jorlawar nih nak, Rp20.000. Tapi enggak diajari enak, Rp20.000. Nanti anak tabung ya Rp5.000. Yang Rp5.000 untuk jajan Yang Rp5.000 untuk infak. Yang Rp5.000 mungkin untuk apa? Ya kasih teman-teman ya diajari dari kecil anak itu untuk loman, untuk syukur. Diajari anak dari kecil untuk sabar kalau ngadepi apa musibah. Anak kita kesandung. Ya kesandung, jatuh, kakinya luka, nangis terdit-dit, kita ajarinnya kalau dapat musibah anak membaca innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis boleh-boleh sajalah. Anak kecil sih, ya kan. Darahnya dibersihkan, Nak, tenang. Ya. Enggak usah cera-cerit. Insyaallah ini, Nak, ya. Orang ya, orang muslim itu kalau ditimpa musibah itu kesalahannya diampuni oleh Allah. Dididik seperti itu. Sehingga suatu saat ketika dia mendapat musibah kelingan. Oh ya, biyen bapakku, ramaku, biyungku ya memberi apa namanya? pengajaran kalau orang kena musibah di antara manfaatnya adalah menghapus dosa. Janjane ra ngir, ya. Dari mau atau tidak orang tua ya mengajari ya seperti itu. Anak misalnya berkata dengan kata-kata yang jelek dinasatina ini tidak boleh sama orang lain kalau bicara yang bagus ya sama saudara Tidak boleh kok seperti ini. Anak gua makan paketan kiri, dinasatina makan paketan manis tandaan. Dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar Ibn Abi Salamah makan di satu loyang atau piring Tangannya acak-acakan ya. Terus tidak baca basmalah. Rasulullah SAW mengatakan Ya hulam Sammillaha Wakul biyaminika Wakul mimma yalika Wahai anak Kalau kamu makan itu Nyebutlah asma Allah Membaca basmalah. Nah kalau makan Pada tangan kanan dan makan yang terdekat, jangan acak-acakan Hadirin oleh hadirat Gambaran apa yang sudah saya sebutkan tadi Kira-kira itu Hanya bisa dilakukan oleh para ustaz Dan para penyai Atau setiap keluarga sebenarnya bisa Sebenarnya bisa Asal mau Kalau kita menyikapi Anak-anak kita itu adalah Amanah dari Allah Yang dipikulkan di atas pundak kita Yo, Kita tentu terdorong ini amanah, lo, ini titipan lo. jangan disiasiakan sehingga eh, orang tua pun tidak membiarkan anaknya bicara yang corok tidak membiarkan anaknya lupa dari sholat ingat kena, sudah sholat dulu seperti itu dulu saya masih ingat, waktu masih kecil kalau tidak ngaji, dulu kan dia ngaji pada mahrim itu diikat sama orang tua Ketika kecil Orang tua selalu tanya Sudah sholat belum? Sudah ya. sholat belum? Ya. Tadi yang nama kecil ya. Bohong ada Sudah ya. Padahal apa? Belum ya. Tapi artinya kalau orang tua punya perhatian Seperti itu Anak jadi teringat Oh ya ini orang tua saya Ngingetkan kalau sholat ayo sholat Kalau waktunya ngaji, ngaji ya. Jadi Pendidikan orang tua itu Punya pengaruh terhadap apa? Terhadap anak Lebih daripada mungkin Pendidikan para guru Karena kalau guru itu kan kadang Satu kelas banyak yang diajar Sehingga mungkin tidak fokus Lagi pula bukan anak saya Tinggal orang tua Wah ini anak Ya, Tentu dia akan ada rasa apa? Perhatian khusus Kepada apa? Anaknya rasa kasih sayang yang lebih daripada orang lain. Aslinya itu pendidikan anak itu orang tualah yang bertanggung jawab. Adapun lembaga pendidikan itu hanya memfasilitasi, hanya memfasilitasi menyediakan, ya. Tapi aslinya orang tualah yang punya tanggung jawab yang awal untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang baik. Masyirah hadirin wal-hadirat rahmatullah Apa sih Yang diharapkan Kalau anak-anak kita Solih atau soliha Apakah orang tua mengharapkan Biar anakku nanti Membuatkan rumah yang besar Untukku Biar nanti anakku Kalau saya sudah Tua terus dapat santunan dari anak. Lebih dari itu. Bisa jadi ya anaknya Sondy tadi benar sekinya lancar orang tuanya apa bi Haji ka rumah dicukupi plus setelah itu didoakan terus. Uang dalam Islam yang namanya seorang pemuda gagah perkasa itu merunduk di hadapan ibunya yang sudah bungkuk. Ya melayani ibunya misalnya nak, tolong ambilkan teh Ya, dibuatkan teh Dengan tulusnya oleh Sang anak Dalam Islam seperti itu Orang tua semakin tua Semakin tua, semakin terhormat Anak semakin berbakti Ketika anak itu solih Dulu ada orang Dari Yaman gendong ibunya Dari Yaman ke Mekah Ya Pak, Yaman waktu Itu jauh banget Ya ngedong ibunya untuk toaf bukan cari sensasi, bukan cari kesohoran, bukan cari nama, teh betul-betul karena ingin bagian orang tua tapi enggak punya biaya, dis tagih dong baik. Dikendong. Masyaallah, karena kan kalau ada orang ngedong ibunya kan mungkin wah, ini anak mungkin sedang cari apa? pencitraan, Dia cari nama, sensasi. Mungkin kan ada orang enggak seperti itu. Waktu itu sama sekali yang ada adalah dia ingin membahagiakan orang tua tapi gak ada biaya Mis, tak gendong baik Ibu, di digendong. gendong ngendong orang itu gak kayak gendong tas urus saja nyawa ini ya tentu kayak apa ya latletihnya anak itu setelah itu sampai di Mekah dia tawaf ketika dia tawaf bertemu dengan salah seorang sahabat nabi As-Sawadu Dia bertanya Bukankah saya sudah membalas Kebaikan ibu saya Ibu saya tak gendong loh dari Yaman ke Mekah Tawaf tak gendong Di sisi Ka'bah Kata sahabat tadi belum Kamu belum bisa membayar Kebaikan ibumu Berbagai rasa ibumu ketika Melahirkan kamu kayak apa, Enggak bisa terbayar Tapi kamu sudah berbuat baik Ya Semoga Allah membalas kebaikan kamu Sebaik-baiknya anak membalas kebaikan orang tua Tidak akan bisa membalas Kasih ibu sepanjang jalan Kasih anak sepanjang galah Seberapapun anak berbuat baik pada orang tua Belum bisa membayar kebaikan orang tua jadi orang tualah yang nanti akan merasakan nikmatnya. Kalau dua anak sih solih. Lan ya Betul-betul merasakan. Ketika di dunia ini orang tua matanya sejuk. Ati ini tentrem. Adem ayem. Ya ketika lihat anak-anaknya. ya Berbakti pada orang tua. Ketika orang tua meninggal. Anak tersebut terus-menerus mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang tuanya. Bukan anak yang urakan, bukan anak yang ya jelek yang jahat yang kalau hidup orang tua itu selalu dibikin nangis. Lagi-lagi ya sapinya dijual oleh anaknya hanya untuk ya trek-trekkan. Lagi-lagi Metok ibunya dijual hanya untuk minum-minum Orang tua ketika hidup Sepet mata itu melihatnya Sumpek hati ini rasanya Kalau mati, bukannya ngurusi jenazahnya Tapi malah rayahan Warisanya Orang-orang pada -orang jual hati yang beribut dengan kak adik Rebutan warisan. Apa kita mau? Punya anak kayak gitu? Ya gak mau nggak ya, mau tentu. Nah, tapi kalau kita nggak mau ya kita usaha bagaimana agar anak itu solid dan solidar. kalau nggak solid nggak solid nggak akan mungkin. jangan mimpi ya nggak akan mungkin terwujud. tadi langkah-langkah agar kita ya eh, diberi oleh Allah generasi yang solid dan solidar. dari sebelum nikah kita mencari pasangan hidup yang baik ketika sudah menikah hubungan suami istri, jangan lupa doa ketika nanti sudah melahirkan jangan lupa beri nama yang baik jangan lupa akikoi, dari kecil sudah didedik, ya agar anak itu gemar ibadah didedik agar anak itu menjaga adab, moral etika didedik agar anak itu mengenal tohid ditanamkan nilai nilai akidah tanpa seperti ini maka harapan hanya harapan tidak akan menjadi kenyataan semuanya akan terwujud dengan si izin Allah kalau ada usaha Inna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka usaha Orang kalau berusaha itu kan tanda berhasil Jangan dulu ngelokro, jangan dulu menyerah sebelum berbuat Wah, Angel pak, zaman sekarang itu kan Zaman kayak gini ya, angel saya Jangan bilang angel dulu Jangan bilang sulit dulu, usaha Kamu oh, usah saya belum kok sudah menyerah Ya usaha Dan sebatas dengan usaha anda Keuletan anda, keturusan anda Sebatas itu dengan itu pula datang ya pertolongan dari Allah. Usah. Anak yang solih dan solihah menjadi penyucuk mata kedua orang tua dan penantaran jiwa orang tua. Adalah doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Doa yang diabadikan dalam Al-Quran semak kita telah hafal. Robbana hablana min azwajina wa duriyatina qurta ayn, wajalna lill-muttaqina imama waherok kami ya Allah. Berilah anugerah kepada kami. Jadikan istri-istri kami, anak-anak kami adalah penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami Allah Pemimpin bagi orang yang bertakwa Apakah yang dimaksud Orang yang beriman memohon kepada Allah Agar mereka Dianugerahi oleh Allah Anak-anak yang ganteng-ganteng teman, cantik-cantik teman? Ya berharap sih Cuma lebih dari itu Lebih dari itu yaitu Mengharap agar anak-anak itu tumbuh di atas kesolehan. tumbuh di atas ketaatan yang menjadikan hati orang tua itu tenteram kepada mereka. Sejuk mata ini memandang mereka, itu yang dimaksud. Doa yang diabadikan Al-Qur'an. Al Terkita sering mendengarnya. Ini yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud qurrata a'yun, jadikanlah ya Allah istri-istri kami, anak-anak kami Penyejuk mata bagi kami Menenteram jiwa bagi kami Jadi maksud jadikanlah mereka Para istri dan para anak yang solih Yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Yang Kalau anak-anak dan para istri itu Tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Maka mata ini sejuk memandangnya Jiwa ini pun tenteram dengan mereka Anak yang solih adalah simpanan yang berharga Bagi orang tua Tadi yang sudah saya misalkan Adikata seorang dia Sudah sepuh Tenaga sudah ya, Gak kayak dulu Sudah gak bisa kerja Tapi dia dapat pensiunan setiap bulan Misalnya 5 juta misalnya Kan mending lah Menyambung-murip ya kan? Itu pun rasanya mending lah Ini sama atau lebih dari itu Orang sudah gak bisa ngamal Karena sudah mati dikubur Ternyata anaknya Memintakan ampun kepada Allah Untuk orang tuanya Orang tuanya diampuni Anaknya beramal soli, Orang tuanya berbahara Jadi Rasulullah Atau Islam ini Ketika Memberikan Tahapan-tahapan untuk terwujudnya generasi yang saleh bukan hanya untuk kemaslahatan sesaat tapi kemaslahatan yang abadi. Seorang misalnya ketika dia mendidik anaknya misalnya, Nak, kamu tak ajari Ya misalnya apa teknik sin atau apalah ya, buat ya mesin slab itu paling jangkanya hanya jangka dunia mati sudah selesai. Tapi kalau seorang ya mendidik anaknya menjadi nasolik itu jangka panjang. Ketika orang tua di dunia merasakan hasil dari usaha mendidik anaknya, ketika nanti di alam kubur mendapatkan hasil dari ya usaha dia mendidik anaknya, ketika nanti dia umur kiamah pun dia akan mendapat hasil dari usahanya. Nanti dia umur kiamah. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Akan ada orang tua yang derajatnya, kedudukannya ditinggikan dalam sorga. Padahal ngamalnya itu belum sampai kepada tingkatan setinggi itu. Kemudian dia bertanya, Ya Allah, dari mana derajat setinggi ini saya dapatkan? Maka dijawab, Bistihvari waladika lakar. Ini disebabkan anakmu Memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Jadi pendidikan dalam Islam untuk mewujudkan generasi yang soleh dan solehah bukan hanya untuk kemaseratan sesaat, bukan terbatas dengan waktu yang pendek di dunia saja, bahkan terus bersambung ya di dunia ini, di alam kubur nanti dan di yawmul kiamah. Kemudian anak yang soleh Tentunya dia akan Berguna bagi dirinya Berguna bagi masyarakatnya Karena orang yang soleh Orang dikatakan soleh itu kapan sih? Ulama mengatakan orang dikatakan soleh Kalau dia menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Jadi definisi saleh adalah alladzii yu'addi huquqalloh wa yu'addi huquqol makhluqin. Orang dikatakan saleh kalau dia melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan menunaikan kewajiban terhadap sesama manusia ini baru dikatakan saleh. sehingga anak yang solih menjadi anak yang betul-betul berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya bagi bangsa dan negaranya bagi ya agamanya jadi orang dikatakan solih ketika orang itu ya menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak para hamba karena waktu yang mepet ya sudah hampir selesai untuk uh, saya nanti dilanjutkan oleh beliau lebih langkah lagi oleh al ustaz Muhammad Rizal. saya tutup dengan ya apa yang sekiranya didapat oleh anak yang saleh disap orang tuanya sudah meninggal anak yang saleh tadi akan dijaga oleh Allah adalah Umar bin Abdul Aziz Ketika beliau merasa Kematian sudah dekat Dikumpulkan anak-anaknya Masih kecil-kecil Ini khalifah loh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Seorang pemimpin Yang Dia itu uh, Suhu terhadap dunia Tidak gumunan terhadap Dunia Tidak gumunan kalau duit ya, Tidak menjadikan jabatan untuk memperkaya diri Dia sebelum meninggal mengumpulkan anak-anaknya Wahai anak-anakku Sepertinya bapak kalian Akan mendahului kalian meninggal Bapak kalian bukan orang yang punya harta Bapak kalian kalau meninggalkan kalian Warisan hanya sedikit Kalau kalian nak bukan anak-anak yang solih Bapak kalian tidak bisa berbuat apapun tapi kalau kalian nak Anak-anak yang solih Wallahu yata wallah solih Wallahu Yata wallah solih Allah Akan menolong Orang-orang solih Anak-anaknya pun terdiam Mendengarkan nasihat bapaknya Mereka merenung Dan mereka berkomitmen Ini nasihat bapak saya Nasihat bapak kami bahwa Bapak menginginkan agar kami Menjadi orang-orang salih Ternyata nasihat tadi betul-betul Masuk dalam hati Diingatkan dengan ayat Wallahu yatawalas salihin Allah Akan menolong Orang-orang salih Meninggallah Umar bin Abdul Aziz Dalam keadaan matanya sejuk Meninggalkan anak-anaknya Dalam keadaan mereka manut Diajari, dengar, dinasihati Ya Kemudian setelah meninggalnya waris bapa Rasiz, anak-anaknya pun tumbuh dalam keadaan soli. Warisan bapaknya tidak seberapa, harta benda yang ditinggalkan orang tuanya sedikit, tapi dia tering, mereka teringat, Wallahu ya tawallah solihin. Allah akan menolong orang-orang solih. Ingat terus, mereka tumbuh dewasa dalam keadaan betul-betul solih, maka Allah memberikan kecukupan kepada mereka. Dicukupi semuanya oleh Allah Swt. Tapi kisah tragis menimpa orang lain yang dia adalah anak keturunan orang terpandang hartanya banyak. Tapi anak ini anak yang badung, anak yang tidak soleh, tidak tidak Ketika orang tuanya meninggal dia dapat warisannya banyak, namun karena dasar bukan anak saudara solehah, dihambur-hamburkan hartanya untuk kemaksiatan. Kemudian gak berapa lama anak itu pun menjadi anak yang bangkrut. Kemudian ini anaknya mewah sugih. Okay. Hartisannya akeh okay. tapi bubar semuanya karena memang ya bukan anak yang saleh tidak dijaga oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Jangan sampai kita yang sudah capek bekerja, mencari uang, kita mati, anak kita yang tinggal merasakannya eh ternyata disiasiakan harta itu untuk kemaksiatan. Uang tua dia sekesel Ya. Kemudian mati belum merasakan kenikmatan dunia. Ternyata anak-anaknya memanfaatkan harta warisannya untuk kemaksiatan. Untuk orang-orang seperti ini. Pas seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf. Ma muliat peitun. Ma muliat peitun. Farha. Ya. Illa muli'at taruhah. Atau kalimat tersebut dengan ini. Tiada satu rumah. Yang diisi dengan tawa dan canda. Keselinatnya akan diisi dengan ratap tangisan dan duka. Ketika mereka itu bahagia. Tapi di atas, tidak, tidak di atas taqwaan. Ketika mereka itu berhura-hura. Tanpa mengingat ketaatan kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah. Kenistaan. Ujung-ujungnya adalah kehinaan. Semoga Allah SWT. Memberi bimbingan kepada kita. Semoga kita bisa berusaha membawa diri kita, membawa keluarga kita kepada jalan yang lebih baik. Karena tanpa kita memikirkan diri kita, tanpa memikirkan anak-anak kita, siapa lagi yang akan mikir? Anak-anak kita datang siapa kita. Baik dan buruknya kita akan menanggung akibatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab subhanallahi wa bihandika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh